Mengambil yang terbaik. Happy End. Husnul Khotimah. Kecuali kita berpihak kepada kebodohan, kita berpihak kepada kesergilan, kita berpihak kepada kesempitan dan malap. Ya satu-satunya jalan saya kira mawas diri. Mau membuat diri kita ini pas, kalau lebih kita bikin pas, kalau kurang kita bikin pas. Bahasa Indonesianya mawas diri. Taubah, tobat.